Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Sabtu 3 Juni 2017 dibacakan Ardian Balita bocor jantung asal Nagan ke Banda Aceh. 2 pengedar narkoba. Banyak 110 dan miskin di gratis. Ikuti juga sajian lainnya yang tim Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Maju Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksumami. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudarlun Fajar Maulana, Balita 4 tahun, anak dari pasangan Jawa, Jusli Adi dan Umi Salamah, warga desa masjid Kecamatan Betung, Kabupaten Nagan Raya yang mengalami bocor jantung pada Sabtu siang dirujuk ke RSUZA Banda Aceh setelah 21 hari dirawat di RSUD Nagan Raya. Fajar terpaksa dibawa ke Banda Aceh lantaran kondisinya yang memprihatinkan. Anggota DPR Azainul Abidin selaku pihak yang mendampingi keluarga mengatakan dirinya tergerak membantu biaya pengobatan terhadap pajar maulana serta biaya pendampingan medis kepada orang tua korban. Karena selama ini orang tua fajar, kesulitan membiayai pengobatan anaknya lantaran tidak punya biaya mendampingi pengobatan balita ini. Menurut keterangan medis bocah malang ini selain mengalami bocor jantung juga mengalami gizi buruk sehingga berat badannya kini hanya 9 kg dan tidak sesuai dengan kondisi anak seusianya. Bahkan selama ini bocah malang tersebut terpaksa diasuh oleh kakak kandung ayahnya lantaran ibunya Ummi Salamah telah meninggal dunia. Direktur RSU di Nagan Raya Dr. Agus Saputra mengatakan kondisi kesehatan pajar maulana sejak dirawat di rumah sakit setempat kian memburuk. Pihaknya tidak bisa melakukan tindakan operasi terhadap pasien lantaran selain mengalami bocor jantung juga mengalami gizi buruk. Sehingga bocah malang ini harus dirujuk ke RSUZA Banda Aceh. Sudarlon Personil Satuan Narkoba Polres Loksemawe menangkap dua pengedar narkoba jenis sabu. Barang bukti 13 paket sabu siap edar disita dari tersangka. Kedua pelaku yakni SU 28 tahun warga Utun Gelinggang Dewantara Aceh Utara dan NU 23 tahun warga desa Menasablang Muara 2 Loksmawe. Kabak Ops Polres Loksmawe Kompol Ahzan mengatakan keduanya dibekuk di tempat terpisah di wilayah hukum Polres Loksmawe. Keduanya telah kerap melakukan transaksi narkoba. Masyarakat yang resah lantas melaporkan kepada polisi. SU ditangkap di kawasan rumahnya di Desa Utun Glinggang Dewantara, Jumat malam kemarin. Sementara tersangka NU ditangkap di Jalan Lamluh, Angin, Desa Menasablang, Muara 2 Kota Loksemame, Sabtu dini hari. Sudar luntur banyak 110 bocah yatim dan miskin di hitan gratis dalam kegiatan Sunat massal yang digelar komunitas Motor Trail Ekstrim Biren. Sunat massal berlangsung di kantor Sekretariat Ekstrim Desa Juli, Cotmerak, Kecamatan Juli Biren, Sabtu pagi. Humas Ekstrim Biren Saharul mengatakan hitam massal gratis dilaksanakan sebagai wujud kepedulian sosial di bulan Ramadan. Kegiatan sosial ini merupakan pertama kali dilaksanakan Ekstrim Biren bekerjasama dengan BSM dan PPNI Biren. Awalnya pihaknya menargetkan 80 anak yatim dan miskin disunat, tapi yang mendaftar dan di mencapai 110 orang. Dengan kegiatan itu, Koril berharap agar seluruh anggota ekstrim Biren terus berperan dalam membantu masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan kemampuan. Sementara itu, Kepala Bangsari Ahmad Diri Biren, Muhammad SA, menambahkan selain hitam massal pihaknya dan komunitas ekstrim dan PPNI juga memberikan santunan kepada anak-anak yang dihitan berupa selai kain sarung dan sejumlah uang. Dalam kegiatan Safari Ramadan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berakhir di Kecamatan Pegasing Kabupaten setempat Jumat kemarin. Safari Ramadan yang dibagi beberapa tim dari anggota Forkopimda itu menyambangi sejumlah kecamatan untuk bersilaturahmi dan berbuka puasa bersama masyarakat. Wakil Bupati Aceh Tengah Dr.andus H. Khairul Asmara yang mengakhiri Safari Ramadan di Masjid Baiturrahim Kampung Wihnarih Kecamatan Pegasing mengatakan Safari Ramadan yang berjalan selama 5 hari selain mempererat silaturahmi Forkopimda Aceh Tengah dengan masyarakat juga merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam melakukan siar agama Islam. Safari Ramadan di Aceh Tengah telah bergulir sejak malam ketiga Ramadan yang diawali kegiatan di Jagong Jaget atau Lintang dan Kecamatan Rusip Antara. Sedangkan penutupan yang berlangsung di Kampung Wih Tim safari Ramadan ikut melaksanakan salat isa, tarawih, dan witir berjamaah bersama warga. Tausia disampaikan kakak menak Aceh Tengah, Dr. Andes Tengku H. Amrun Saleh, M.A. Setelah selesai rangkaian kegiatan ibadah tarawih serta tausia sebelum beranjak meninggalkan Kecamatan Pegasing yang merupakan daerah penghasil buah nenas, Khairul menyerahkan bantuan biaya pembinaan dari Pemkap Aceh Tengah kepada pengurus masjid. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedarlun Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Sihab disebut-sebut akan pulang pada 12 Juni atau 17 Ramadan. Menurut FPI 5 juta orang akan menyambut kepulangan Habib Rizik. Jubir DPP FPI Lamet Ma'arif tidak menjawab secara gamblang saat ditanya penjemputan akan dilakukan di bandara atau tidak. Ia mengatakan tidak ada permintaan khusus dari Habib Rizik kepada pihak kepolisian terkait kepulangan ini. Namun ia mengatakan 5 juta orang siap menyambut kepulangan Habib Rizik sesuai yang disampaikan oleh Kiai Haji Husni Tamrin selaku pembina 5.000 pesantren di Jawa Barat. Sebelumnya kuasa hukum Rizik, Egi Sujana mengatakan akan ada masa yang menyambut Rizik di bandara. Ia menyebut bisa jadi bandara ditutup karena banyaknya jemaah. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Erjen M. Iryawan menilai penjemputan di bandara hanya akan membuat citra buruk di mata internasional. Sederlun ledakan terjadi di sebuah supermarket di kota Sirat, Iran hari ini. 37 orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Ledakan ini terjadi di hipermarket di pusat kota Sirat, Iran Selatan pada sekitar pukul 12.45 waktu setempat. Belum diketahui penyebab ledakan tersebut. Kantor berita Iran, Irna, melaporkan tak ada korban luka yang mengalami kondisi kritis. 37 orang mengalami luka-luka, 37 orang mengalami luka-luka. Keterangan tersebut disampaikan Kepala Pusat Darurat Medis Provinsi Pars. Dilaporkan oleh Irna, ledakan tersebut terdengar cukup kuat dan terdengar hingga beberapa kawasan di Siraj. Tembok-tembok supermarket pun roboh dalam insiden itu. Udaraun koalisi Amerika Serikat terus melancarkan serangan-serangan udara terhadap kelompok ISIS di Suriah dan Irak. Namun menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat alias Pentagon, alias Pentagon, setidaknya 484 warga sipil tewas akibat serangan tersebut sejak pertengahan tahun 2014. Menurut menurut laporan militer Amerika Serikat sejauh ini setidaknya 480 warga sipil telah tewas akibat serangan koalisi sejak dimulainya operasi memerangi ISIS yang diberi nama Operation Inhern Resolve. Menurut laporan tersebut, seperti dilansir kantor berita AFP, total 21.035 serangan udara telah dilakukan terhadap militan ISIS antara Agustus 2014 dan April 2017. Laporan ini juga menunjukkan bahwa jumlah total korban dalam warga sipil meningkat lebih dari sepertiga dibanding laporan bulan lalu yang menyebutkan kematian 352 warga sipil. Pentagon menyatakan gugus tugas The Inherent Resolve menanggapi semua laporan korban warga sipil dengan serius dan meneliti semua laporan secara mendalam. Dari Newsroom Seram Tanjung Permai, sekian berita malam dari Sabtu 3 Juni 2017. Berita pagi Seram FM Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Kereta malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambfm.com Follow juga Twitter at Seram BFM